Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, sebenarnya tidak benar jika dikatakan bahwa semua manusia telah mengenal dirinya. Bahkan boleh jadi sebagian besar kita tidak mengenal diri kita. Apalagi kalau sudah berbicara tentang rinciannya. Hampir semua manusia hanya mengenal sebahagian dari diri sisi lahiriahnya, fisiknya. Memang, bahasan kita sebagai manusia tentang diri kita itu terlambat dibanding bahasan atau pengamatan kita terhadap alam raya. Orang tua-tua kita dulu, leluhur kita, lebih banyak disibukkan Untuk menghadapi alam. Manusia modern pun, kita sekarang pun, belum banyak mengetahui tentang diri kita. Ini antara lain disebabkan karena perhatian kita lebih banyak tertuju kepada hal-hal yang bersifat materi atau material. Cari duit, pakai berliak, berbedak. Yang diperhatikan pada diri kita hanya penampilan luar. Kita tahu persis kalau mata kita kurang baik. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan fisik di dalam, boleh jadi sebagian kita tidak memperhatikannya atau tidak mengetahuinya. Ini satu sebab sehingga tidak semua manusia bisa mengetahui apa yang paling diperlukannya menyangkut dirinya. Belum lagi, karena memang manusia ini adalah makhluk yang sangat kompleks. Makhluk yang seluruh alam raya ini tersimpul dalam dirinya. Jadi, apalagi akal kita sangat terbatas. Sehingga pengetahuan tentang diri kita, Itu sangat-sangat kecil, sangat-sangat minim. Nah, karena itu banyak orang yang lahir sampai menjelang kematiannya dia belum mengenal dirinya. Belum mengenal untuk apa dia hidup. Nah, agama, kitab suci Al-Quran datang menjelaskan kepada kita tentang siapa manusia. Eh, pemirsa, Boleh jadi ada orang yang tidak mengetahui atau menyadari Bahwa kita ini hidup di tiga alam. Bukan cuma satu alam. Pernah dengar enggak hidup di tiga alam? Nah, saya beri contohnya. Saya melihat buku ini, Saya melihat ibu-ibu, Saya melihat kamera. Itu saya lihat, Saya bisa raba Saya bisa ajak bercakap-cakap. Itu dunia nyata. Kita mari lihat alam kedua. Pernah berkhayal enggak? Pernah. Waktu mengkhayalkan seseorang bisa enggak dipegang? Tidak. Nah ini ada dunia lain. Oh. Kita bercinta, kita benci. Kita benci. Terkadang khayalan kita begitu terkonsentrasi sehingga orang yang menepuk bahu kita pun kita tidak sadari. Terkadang kita larut di dalam acara TV menangis, ditertawai oleh anak kita. Kenapa menangis? Kita ketika itu ada di suatu alam yang berbeda dengan alam keliling kita. Hah, ada alam ketiga. Pernah mimpi? Waktu bermimpi itu Tahu Atau ketika itu yakin Persis bahwa apa yang dilihat itu Benar-benar ada Pernah bermimpi pergi jauh ke sana Itu terasa ketika itu benar-benar ada Ini ada alam lain lagi Alam tidur Orang sampai sekarang belum tahu Apa itu tidur Jadi Kita manusia ini sangat kompleks Nah, kitab Suci Al-Qur'an datang menjelaskan Yang pertama, kalau kita bicara manusia Dikatakannya ada surah namanya surah Al-Insan atau Al-Dahar <supra> <supra> <supra> Pernah suatu ketika ada masa Waktu itu manusia belum ada Kalau saya Atau seseorang, katakanlah usianya 60 tahun. 61 tahun yang lalu dia sudah ada tuh belum? Belum. belum. belum. Okay. Manusia pertama, ada tidak makhluk sebelum dia? Ada. ada. Ada alam raya. Alam ini diperkirakan sudah berusia antara 10 sampai 15 bilion tahun. Kehidupan di alam ini diperkirakan 3800. Oh. Manusia yang bentuknya mirip dengan kita belum seperti manusia sekarang ini itu baru 100.000 tahun yang lalu. Nenek moyang kita itu berusia sekitar 40.000 tahun yang lalu. Itu banyak hal yang kita tidak ketahui. Baik, kita lanjutkan. Iya, jadi, um, jadi eh, kesimpulan apa yang saya katakan tadi, sebagian kita belum mengenal diri kita. Uh, katakanlah, kita tahu bagaimana proses yang terjadi dalam diri kita untuk membaca itu. Membaca, itu prosesnya panjang sekali. Tetapi eh, eh, eh, pengucapannya singkat sekali hmm. Tahu kita punya jantung itu perjalanannya Itu dikatakan oleh pakar dalam 23 menit 23 menit dia menempuh darah menempuh antara paru-paru dan jantung dalam dalam eh, jarak 96 km hmm. Itu ciptaan Tuhan Lidah dia bisa membedakan rasa dari 2000 sampai 40.000 rasa. Banyak orang tidak sadar tentang dirinya. Nah, quran datang menjelaskan itu. Dijelaskannya, kita belum bicara tentang ruh. Ya, ya. Kita baru bicara tentang ya. yang fisik ini, nah. Kita baru bicara tentang jasad. Nah, Al-Qur'an Datang menjelaskan kepada kita Kamu itu siapa tuh Dijelaskannya Bahwa manusia ini Diciptakan dari Debu tanah dan roh Debu tanah inilah yang menjadi Fisik Ini yang menjadi tangan Ini yang menjadi kaki Ini yang menjadi mata Kalau itu rusak Manusia mati. Ya, ya. Tetapi rohnya masih ada. Kita hanya memperhatikan mau beri makan jasmani. Apa pernah diperhatikan mau memberi makan rohani? Ada orang yang sangat kurus rohani. Kenapa orang Semua orang Tidak mau mati <tanggup> Takut dengan pertanggung jawaban Ada orang tidak takut mati Tetapi roh itu Tidak mau berpisah dengan jasad Karena apa? Dia ingin jasad ini baik Jangan dulu, ini belum baik, ini belum baik. Baru orang rela, baru roh itu rela meninggalkan jasad, apabila diperlihatkan kepadanya itu tempatmu di sorga. Hmm. Kalau diperlihatkan tempatnya di neraka, dia tidak mau. roh <tuh. tuh. tuh>. nah, ini, itulah yang menghasilkan akal, yang menghasilkan semangat, Itulah yang eh, eh, eh, beriman kepada Allah. Bukan jasad yang beriman. Nah, ini semua perlu untuk kita pelajari. Kita ingin tahu. Kenapa sih kita diciptakan Allah? Untuk apa nih? Apa apa apa penciptaan Allah itu? Apa ini hanya rutin ini? Ibu-ibu pagi bangun tidur... Eh, Perintah pembantu masa atau masa kearisan, kembali. Apa itu hidup? Orang ke kantor, kembali kantor, istirahat, nonton TV, tidur. Apa itu hidup? Jelas bukan itu. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi manusia ini potensi. Potensi-potensi itu... Dianugerahkan kepadanya Supaya dia bisa melaksanakan fungsinya dengan baik Ada tujuan Allah menciptakan Tujuan Allah itu Dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran Orang diharapkan kesana Dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki Potensi-potensi ini perlu dikembangkan Ada orang tidak mengasah akalnya ya bodoh terus Ada orang tidak mengasah pikirannya Tidak menambah wawasannya Sehingga dia tidak mengerti kemana saya harus pergi Agama datang menjelaskan hal-hal itu semua Baik yang pertama dulu Jangan mengklaim diri sebagai makhluk paling mulia Boleh jadi ada makhluk lain yang lebih mulia, yang lebih mulia dari kita. Eh, bahwa kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, iya. Eh, karena manusia ada yang lebih hina dari binatang. Iya, iya, iya. Kita melihat sekarang. Bagaimana manusia bisa mendapat kedudukan yang tinggi. Sehingga dia mulia di sisi Tuhan. Dan bagaimana dia bisa jatuh ke tempat yang sehina-hinanya Ini berkaitan dengan keberhasilannya Melaksanakan fungsi yang di, yang harus diembannya Gelas akan sangat baik Kalau dia itu bisa menampung air Tidak pecah bibirnya, tidak bocor Itu kan artinya fungsinya Ini Jelas, ya. ya Apalagi kalau gelas kristal ya, ya, ya. Manusia juga begitu Ada fungsi yang harus diembannya Kalau dia melaksanakan tugasnya dengan baik Dia mulia Kalau tidak tidak Nah Kita lihat Al-Quran Ada menyebut Paling tidak tiga ayat Yang kita bisa angkat sekarang Untuk melihat kenapa sih Allah menciptakan kita Dinyatakannya Allah menyampaikan pada malaikat Bahwa saya akan menciptakan khalifah di bumi ah, Tugas pertama anda menjadi khalifah Khalifah itu artinya Memelihara, membimbing, mengarahkan, mengantar Semua ciptaan Tuhan menuju tujuan penciptaannya Saya beri contoh konkret. Ini kursi buat apa diciptakan? Duduk untuk duduk. Kita harus pelihara dia supaya terus bisa diduduki. Kalau kotor, bersihkan, bersihkan. Kalau tidak dibersihkan, dia tidak berfungsi. Kalau kakinya patah, tidak bisa dipakai. Anda sebagai khalifah terhadap kursi ini. Kembang-kembang ini untuk apa? Untuk mati keindahannya. keindahannya Agar madu dapat mengisap itu, itu, itu tujuan khalifah Kalau tidak berfungsi Anda bukan khalifah nah, Kita baca ayat yang lain Allah menciptakan kamu dari bumi Tanah Dengan tujuan kamu memakmurkan bumi Kalau tidak memakmurkan bumi, tapi merusak bumi, Anda tidak berfungsi sebagai sebagai, sebagai manusia. Sebagai manusia. Nah, kita baca ayat yang lain. Wama khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia, kecuali agar supaya semua kegiatannya itu mengarah untuk menjadi ibadah kepada. Semua kegiatannya. Ibu-ibu mau bersolek, silahkan. Tetapi jadikan itu ibadah kepada Allah. Mau mandi, bagus. Jadikan itu ibadah kepada Allah. Semua kegiatan. Nah, ini tujuan Allah menciptakan manusia. Semakin-semakin terpenuhi itu, semakin menjadi manusia seorang diri. Semakin kurang, semakin kurang nilai kemanusiaannya. Tidak ada, dia bukan manusia. Nah. Manusia ini, seperti yang kita katakan, terdiri, diciptakan dari debu tanah dan roh ilahi. Ada komposisinya. Itu eh, pakar berkata, kalau kita mau beri contoh begini. eh Seperti air. Kita lihat air itu menyatu kan. Kita hanya lihat air. Ya. Sebenarnya air itu terdiri dari oksigen dan hidrogin. Dalam kadar-kadar tertentu. Kalau cuma oksigen aja dia bukan, bukan air. air. Ya, kalau hidrogin aja dia bukan, bukan air. Kalau berlebih dia tidak jadi air. Manusia begitu juga. Kalau cuma jasad bukan manusia. Kalau cuma ruh bukan, bukan manusia. manusia. Dia harus perpaduan antara keduanya sama lah kira-kira kalau ibu-ibu itu masa apa ya? eh apa nah, nah. atau apa. Kan ada campurannya tuh. Kalau berlebih enggak enak. enak. Itu manusia. Adonannya sudah ada. Jangan berlebih, jangan berkurang. Kalau tidak, dia tidak jadi manusia. Itu kita, kita manusia seperti itu. Nah, selama ini kalau perhatian hanya pada rohani saja dia jadi malaikat. Tuhan tidak mau kita jadi malaikat. Kalau perhatian hanya pada jasmani saja. Tidak jadi manusia. Jadi binatang. Kita ini manusia. Kita punya tugas. Tugas kita menjadi khalifah. Allah menundukkan segala. Nah ini kita lihat sekarang potensi yang di anugerahkan Allah. Semua yang ada di alam raya ini ditundukkan buat manusia. Jangan mau... Anda ditundukkan oleh apa yang mestinya tunduk kepada Anda. Saya beri contoh. Emas itu ditundukkan buat manusia atau kita yang harus tunduk pada emas? Ah. Ada orang tunduk kepada emas, kepada berlian, kepada isu. Dia menghina dirinya untuk memperoleh itu. Padahal dia Tuhan. Dia yang harus tunduk. Logikanya. Banyak potensi yang dianugerahkan Allah kepada kita Insya Allah kita akan eh, bicara lebih jauh menyangkut potensi-potensi Baik Hussein, eh, sebelum kita eh, menjawab pertanyaan Anda okay. Saya ingin terlebih dahulu menjelaskan Apa saja potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada kita Kita dianugerahi potensi untuk mengetahui Wa'allama'adamal'asma'akullah Ada potensi sehingga bisa mengetahui, manusia ini bisa mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan alam raya ini. Satu potensi. Tinggal dia asah potensinya. Semakin dia asah, semakin banyak dia tahu. Yang kedua, kita diberi potensi rohaninya. Yang selalu mengajak orang untuk berbuat baik. Kita diberi potensi nafsu. Nafsu ini perlu Tetapi Jangan berlebih Dari porsinya nah, Kalau menjawab pertanyaan Anda Boleh jadi Porsi ruh Kalah oleh porsi nafsu Wah. <tuh> Nafsu itu perlu Kalau ada yang Menjajah negara kita Itu nafsu semangat Amar. keberanian nafsu itu perlu nafsu makan itu perlu tetapi jangan berlebih nah, sekarang anda berkata saya sudah hadir di ruh yang masuk cuma sedikit ke nafsu ini yang masuk banyak Kalah roh Hai uh. itu ah. potensi yang lain diberikan kepada kita apa ada hal yang menarik kita melalui orang tua kita diberi pengalaman Apa itu pengalaman? Ingat kisahnya Adam. Dia di sorga. Di sorga dia digoda. Oleh iblis. Karena digoda, dia keluar, diusir dari sorga turun ke bumi. Ini pengalaman luar biasa. Hei manusia, kamu saya akan tugaskan di bumi. Menjadi khalifah. Tapi ingat ada musuhmu. Siapa musuhnya? Setan. Jangan sampai kamu terayu oleh setan. Saya sudah beri kamu pengalaman nih. Kalau kamu terayu oleh setan. Kamu akan keluar dari kenikmatan. Kamu sudah punya pengalaman di sorga. Indah sekali sorga itu. Cobalah. Dalam tugasmu menjadi khalifah di bumi Memakmurkan bumi ini Cobalah ciptakan bayang-bayang sorga itu di dunia Apa itu bayang-bayang sorga? Damai, tidak ada dosa, ilmu ada, dan lain-lain Itu pengalaman yang diberikan Tuhan kepada kita Untuk menjadi bekal dalam mencapai tujuan hidup ini Saya kira itu yeah. ya Potensi sin ya jawabannya ya Baik, ibu-ibu oh, sini ya. mungkin ada, ada yang ingin bertanya Masih ingin bertanya Ibu? Silahkan Ibu Ini udah. silakan Ibu Saya Latifah Rahman uh, Ingin bertanya kepada Pak Kuraisihab Tadi Bapak bilang kan Allah itu menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurnanya Tapi belakangan makin sering kita lihat Bayi lahir dengan otak tidak tertutup Jantung di luar uh, Itu physically Physically uh, tidak sempurna Dan juga kadang-kadang karena saya bergerak di bidang otis, saya juga lihat uh, mentally juga enggak sempurna. Ya, ya. Jadi kadang-kadang saya bertanya-tanya, apakah Allah bekerja minta minta maaf sebelumnya tidak serius? Atau kita yang salah Pak <laughs> Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Bagus, bagus. bagus pertanyaan Ibu. Bagus. Saya ingin bertanya pada Ibu yang berkecimpung di bidang ini. Bisa tidak ada pengaruh makanan terhadap pertumbuhan bayi? bisa-bis Bisa, bagus. Yang makan itu siapa? Ibu. Yang suruh dia makan siapa? Nafsunya. Nafsunya, dirinya sendiri. Kalau dia tidak makan atau tidak mau makan, bayinya tidak tumbuh baik atau tidak? Okay. Kalau begitu, ada keterlibatan ibu bapak dalam? Nah, itu sebabnya kalau kita baca kitab suci Al-Quran. Sewaktu Allah menguraikan tentang penciptaan Adam, dia katakan... Antas juda lima Hai Iblis, apa yang menjadikan kamu enggan sujud kepada apa yang aku ciptakan? Karena dia tidak punya ibu bapak. Hmm. Tapi waktu kita reproduksi manusia, dikatakannya, fi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Kenapa Allah berkata kami? Karena dia bukan sendiri. Ada keterlibatan ibu bapak. Terlibat ibu bapak di dalam eh, eh, apa namanya di dalam eh, eh, proses penciptaan ini kalau mentalnya bagus kalau hubungannya bagus anaknya akan lahir dalam mental yang baik kalau dia keliru jadi yang yang terjadi itu yang ibu anggap tidak sempurna itu sebenarnya ada faktor kesalahan manusia saya kira begitu Bu ya <tuh> <tuh> baru terketerima di akal kita juga ternyata ya baik mungkin bisa kita langsung simpulkan uh, Pak Cru tentang tema kita, kita Iya kita kali ini kalau kita ingin simpulkan eh, yang pertama bahwa kita ini sebagai manusia tidak mampu mengetahui tentang diri kita kecuali atas bantuan Allah subhanahuwata'ala Hai yang kedua salah satu penyebab Ketidakmampuan kita memahami diri kita adalah karena kesibukan kita berkaitan dengan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya mengenal diri tapi berkaitan langsung dengan hal-hal yang bersifat material. Yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala sudah menganugerahkan kepada kita aneka potensi agar supaya kita dapat menjalankan fungsi kita. Dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Fungsi itu adalah menjadi khalifah, membangun dunia dan itu semua dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu kesimpulannya dapat.